Dan berikan khabar kabar kita yaitu kesehatan sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan telah duduk di majlis sambu yang mana majlis sambu ini merupakan salah satu dari tamat-tamat surga. Katakanlah semua, Rasulullah SAW. siapa yang tidak singgah di tamat surga dunia, maka dia tidak akan bisa masuk di surga nakhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita mencucurkan Allahumma shallallahu Muhammad wa Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Allah memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Assalamualaikum kami ucapkan pada besar dosen diklinic LCD sampai dan kepada al-haf yang asma dzakar dzakar syekh saudara dan kami ucapkan alhamdulillah kepada mulis masjid istikola kami ucapkan salutasi hormat kepada Imam Masjid Sikoma Dr. Anderson Henry Tarbizi dan kami ucapkan kepada seluruh pengurus menjadi Imam Masjid Sikoma yang senantiasa eh, yang pernah berkabung kepada kami yang itu dilantarkan kami eh, takbar pada malam masjid ini baiklah pada jamaah semuanya kami akan beritahukan sesi acara kita pada malam masjid ini Sesi kita pada malam ini ada hari dua Yang pertama Yaitu ee, Badan Maghrib Sampai dengan datangnya Waktu Isya Dan juga akan dilanjutkan Sesi kedua Yaitu setelah, setelah Isya sampai selesai Dan diakhir dengan sesi Tanya jawab Oleh karena itu nanti kepada jemaah semuanya Yang ingin ee, bertanya Silahkan mencatat di kertas Nanti ada bagian daripada dia Yang akan mengambil catatan tersebut dan akan Melanjutkan kepada Yusuf Ya maaf, yang semoga senantiasa saya berpikir Allah SWT Berbeda Kami ditahu sedikit Untuk menyampaikan Yaitu tentang Pondok Imah Ibu Atau Ibu Pondok Imah Ibu yaitu didirikan pada tahun yaitu 18 Sawal 1435 H ya atau bertepatan dengan 14 Agustus 2014. Yang tahunnya yaitu diawali dengan program daring dan guru agama. Yang mana program daring dan guru agama ini setenang dengan akademik dalam proses belajar 3 tahun dan Alhamdulillah 3 program tersebut untuk makan belajar dan asrama disediakan oleh pondok tersebut dan tidak dikumpulkan sama sekali jemaah yang senang kata di Rahman bin Allah SWT oleh kawan-kawan berlokasi di Jawa Ridah Keluangan Orang Bajar Kilometer 18 Pone Yoke Ibu Nasir Juga teman pendidikan Pendidikan Dengan tingkat KPS Dan Ibtidaya Yang Alhamdulillah Sudah 3 kali pendaftaran Pada tahun ini Dan juga Terima Pendaftaran Pada tahun ini E, minat jumlah e, 60 santri. Jadi setiap tahunnya menerima 60 santri. Dan pada hari ini, Pondai e, Imam Imam Bukhari Asyir telah menutup pendaftaran tersebut. Jemaah Amos, yang senantiasa dirahmati Wa Taala, Pondai Imam Bukhari Asyir juga memiliki beberapa macam aktivitas olahraga diantaranya adalah berbuda, yang mana berbuda ini juga merupakan program skul pondok imam khotibatir. Olahan berbuda ini juga ya diberikan atau diperolehkan oleh masyarakat umum bagi siapapun yang bertekad silakan datangi pondok imam khotibatir. jamaah yang senang terdapat di Allah semoga mohonlah. Mereka perkenalan kami di menyampaikan tentang politik komunikasi Dan acara selanjutnya akan ada sambutan dari salah satu hukus Kepada yang mewakili kami persisakan benar-benar Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Juga ada berdiskut daripada Allah SWT Pada hari yang sangat berhadir ini Di masjid Di rumah Allah ini Alhamdulillah Hari ini saya melihat bahwa Dengan penuh sesak Rumah ini Rumah Allah ini telah dihadiri oleh Matrisimu dan insyaAllah ini akan sampai oleh Ustaz kita Sudah dahulu kita yang menghadir Di dalam rumah ini Dapat kita menyimakkan Syahatinya dengan sebaik-baiknya Semoga ilmu yang diberikan Kada kita semua Dapat kita pergunakan Dalam kehidupan kita sahaja Biar setahun salam Kita sampaikan pada jalan alam Pada kesempatan Muhammad S.A.W Berkata-kata Muhammad S.A.W Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya muliakan guru dan seluruh majelis yang pada hari ini saya atas nama pengurus Musyistiqomah mengucapkan dibuat terima kasih yang sebesar-besarnya dengan kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan adalah kita pada hari ini. Insyaallah akan berjumpa pula di hari yang akan datang amin amin ya rabbal saya mungkin tidak akan berkongsi muka bima kerana saya mewakili ketua ketua ketua hari ini berhalangan hadir. Jadi marilah kita sama-sama nanti akan mendengar segala sesuatu yang buruk. bersifatnya akan mendalami ilmu agama kita, Pertama ilmu agama yang agama Islam yang kita cintai ini. Mudah mudahan apa yang kita serahkan hari ini sekali lagi dapat kita Amalkan pada hari-hari selanjutnya. bapak bapa dan ibu, ibu yang saya rayakan terlebih Bapak dahulu. Mungkin kita tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Kita akan mendengar beberapa sesi nanti. Sedekar mungkin Jadi sesudah pada maghrib ini, akhirnya sudah pada maghrib ini dan kita lanjutkan nanti sesudah ansa. Tapi saya ingatkan, mudah-mudahan nanti waktu isya cepat waktu kita saja. Setelah kita solat dan kemudian wakil isya, seterusnya kita lanjutkan. Dan saya mengharapkan semua ada di sini tidak merancang di dalam ramalan ini. Terima kasih. Jadi kurang mohon maaf, seandainya dalam pelayanan kami untuk eh, kita lakukan aktivitas pada malam ini, kami ucapkan eh, mohon maaf seandainya juga hal-hal yang pelayanan ini tidak terlalu banyak. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Itulah tadi Sampai dah yang diberikan oleh Salah satu pengurus Najib Sikongan Dan saya beritahukan kepada seluruh bangsaan yang pasanya acara ini Sekarang kemasan oleh Yulah Kibri dan Radio Israel Untuk acara majinya Ini acara inti Dan selalu saya persilahkan kepada Al-Fatihah disebutkan oleh Syekh Abdul 'Aziz dan Ahmad al-Rabee wa fadhlnya dipersilakan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tell> <tell> Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakkan fihi. Sama'a hibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi bi ihsani ila yaumid din wa ba'at hadirin bapak-bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata yang pantas untuk kita rangkai Saat kita memulai majlis ini, kecuali kata demi kata yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Wa inta'udunikmat Allahilatuzohah. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah. Maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya Dan pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah secara khusus Atas nikmat iman Nikmat islam Dan nikmat hidayah Sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita Membuka hati kita Untuk melangkah ke salah satu rumah-rumah Allah kalau duduk bersimpuh. Mempelajari firman Allah dan hadis-hadis Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Meningkatkan iman kita. Karena orang-orang yang beriman ketika mendengar ayat-ayat Allah zadadhum imana Al-Anfal ayat 2. Iman mereka akan bertambah. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Majlis ilmu kita pada malam hari ini itu Sangat istimewa Karena Kita selenggarakan Di sela-sela libur panjang Libur akhir tahun di saat sebagian teman kita, sebagian saudara kita pada detik ini sedang berada di tempat-tempat rekreasi. Di tempat-tempat hiburan. Di tepi pantai. Atau di kaki gunung. Dan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kita berada di taman surga Mengamalkan sabda Nabi SAW Dalam hadis tirmidhi Iza marartum biriyadil jannati farta'u Jika kalian Melintasi taman dari taman-taman surga Maka rekreasilah Di taman itu Masya Allah Hadirin kalau perintah sholat Sudah sering Perintah puasa udah biasa tapi dalam hadith ini Baginda Rasul SAW Memerintahkan kita Apa perintahnya? Rekreasi ke taman surga Allahu Akbar Jarang loh Perintahnya rekreasi Dan rekreasi itu identik Dengan ketenangan Hilangnya rasa penat Capek, lelah Rekreasi itu identik dengan kegembiraan dan kebahagiaan, apalagi ke taman surga. Maka para sahabat tidak bisa meredam rasa penasaran mereka. Para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wa mahiyar yadul jannah tiya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Hilakadzikir Dijelaskan Atta bin Abi Rabah Maksudnya Majarisul halal wal haram Majlis yang mengkaji Hal-hal yang halal Dan hal-hal yang haram Atau dengan bahasa Yang lebih sederhana Majlis Majlis ilmu Allahu Akbar Itulah taman-taman surga Dan inilah yang membuat kita Harus berbahagia dan berbangga Lalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di saat orang liburan Di saat orang liburan Ke taman bunga Ke taman buah Ke taman safari Antum tahu tidak taman safari? di Bogor, di puncak, ngetop banget tuh. Kita berkreasi ke Taman Surga. Allahu akbar. Karena bagi seorang mukmin, Taman Surga lebih indah daripada taman-taman dunia. Betul enggak hadirin? Kalau antum malam ini dapat tiket PP Pekanbaru Jakarta untuk ikut tur di Taman Safari mana yang antum pilih? Taman Safari atau Taman Surga? Masya Allah, bagus. Kalau malam hari ini antum dapat tiket PP kelas bisnis gratis Pekanbaru Sulawesi ke Taman Laut Bunaken, kira-kira mana yang antum pilih? Taman Surga atau Taman Bunaken? Masya Allah, udah mulai goyang. Ah, gimana katanya beriman kepada Allah, baru diuji sama bunak yang najis. Saya sudah bingung. Ah, Ustaz terumbu karangnya itu, loh indah banget. Ya Allah, gimana kalau kajiannya di sana aja, Pak Ustaz, <guluh> biar dapat dua-duanya. Hadirin, bagi orang-orang beriman, firman Allah lebih indah daripada terumbu karang. Bagi orang-orang beriman Ayat-ayat Allah lebih indah daripada Matahari terbit dan matahari terbenam Karena keindahan Pemandangan dan panorama Itu enggak bisa buat kita bahagia Memang kepenatan itu hilang Tapi hanya beberapa saat sih Setelah itu Kita stres lagi Kalau enggak punya iman Tapi kalau kita melihat firman-firman Allah kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka hati orang-orang beriman akan tenang. Allah Bismi Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Arab ayat 28. Oleh kerana itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan. Untuk mengisi hari libur ini dengan berekreasi ke taman surga, Mashiral Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya salawat beriring salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat sahabat beliau. Dan orang-orang yang istiqamah berjalan Di bawah naungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelam Ma'asyur muslimin Yang dirahmati oleh Allah Selanjutnya rasa terima kasih dan syukur pun Tidak lupa kita berikan kepada DKM Masjid Beserta Segenap pengurus dan jajarannya Karena telah memberikan kita sebuah suguhan yang begitu indah, rumah Allah yang bisa kita gunakan untuk mempelajari firman-firman Allah Subhanahuwataala. Semoga setiap hikmah, setiap ilmu, dan apa yang diamalkan dari malam hari ini, seluruh pengurus masjid ini mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahuwataala, dan menjadi bekal mereka di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Dan begitu juga dengan panitia. Dari Pondok Pesantren Ibn Kathir Beserta Setiap pihak yang Berada di balik acara ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pahala kepada mereka Dan keberkahan yang Begitu luasnya amin ya Alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Tema yang diminta Untuk kita angkat pada Kesempatan malam hari ini adalah muda foya-foya mati masuk surga, masya Allah. Siapa yang mau dengan konsep seperti ini? Coba angkat tangan. Yang pengen? Muda foya-foya mati masuk surga. Yang mau siapa? Kau malu-malu, saya mau juga, saya mau nih. Kalau antum nggak mau, saya mau. Kurang enak apa? Coba mudah foya-foya mati masuk surga itu kan yang kita inginkan itu dunia akhirat ada hadirin tapi itulah jawaban kita kalau kita tidak merenungkan kalau kita memberikan jawaban spontanitas Karena ternyata masalahnya nggak sesederhana itu. Memang kesannya konsep ini sangat menarik, muda foya-foya, mati masuk surga. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Apakah selaras dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena tentu saja. Orang-orang beriman gak boleh latah Dalam Melihat tren yang ada Di masyarakat Ketika di masyarakat kita Banyak sekali orang yang foya-foya Dan menghabiskan waktu mudanya Tanpa ada tujuan yang jelas Kita tidak boleh mengikuti mereka Allah berfirman Dalam surat Al-Isra Ayat 36 Wala taqfu ma laysalaka bihi ilm dan janganlah anda mengikuti Sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya Jadi ketika ada tawaran mudah, foya-foya mati masuk surga Jangan langsung angkat tangan Wah, Tadi kan Ustaz juga angkat tangan Kita harus cerna dulu Karena memang secara kasat mata ini menarik Ternyata ini yang perlu kita dudukkan pada malam hari ini Timbang dulu dengan Al-Quran Dan Hadis sebelum kita Menerima konsep ini Karena ternyata Konsep ini benar-benar Diakini oleh banyak pihak Khususnya anak muda Pak kok gak Salat nanti aja kalau udah pensiun Subhanallah ini kan masa muda Pak Ustad, ya bandel-bandel dikit nggak masalah lah. Apakah seperti itu? Mari kita jawab konsep ini dengan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, Hadirin, ternyata konsep ini bertentangan dengan surat Al-Muminun ayat 115. Allah berfirman, "Apakah hasibatum? Annama khalaqnakum abatha wa annakum ilainala Apakah kalian berpikir? Apakah kalian berpikir wahai manusia, kami menciptakan kalian hanya untuk foya-foya belaka? mengerjakan aktivitas yang nggak jelas tujuannya abata buang-buang waktu nggak bermanfaat hanya foya-foya dalam hidup wa annakum ilayinala turjaun dan kalian tidak dikembalikan kepada kami Apakah kalian berpikir demikian? Keliru kata Allah subhanahu wa ta'ala Itu enggak benar Jangan berpikir demikian Kalian diciptakan bukan untuk foya-foya Kita diciptakan untuk sebuah tugas mulia Adzariyat 56 Wama khalaqtul jinna wal insa. Illa li'abudun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali Untuk beribadah kepada diriku Masya Allah. Bukan untuk foya-foya Bukan menghabiskan waktu malam Di klub-klub malam Di diskotik-diskotik yang ada Di taman-taman remang remang lalu dengan satu botol minuman keras di hadapannya lalu seorang wanita di pangkuannya bukan untuk itu kata Allah kalian diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT untuk diperintah Allah dan dilarang oleh Allah SWT untuk mengisi waktu dengan Hal-hal yang bermanfaat Min husni islamil mar'itar Kuhumala yakni Di antara tanda kebaikan Agama seorang Dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat Walaupun mubah Tapi kalau gak bermanfaat Dia tinggalkan Apalagi yang haram Lalu Allah katakan Wa an-nakum turjaun. Lalu kalian tidak kami atau dan dan kalian tidak kembali kepada kami. Hadirin, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita akan dihisap, kita akan interrogasi, kita akan dibedah. Nabi bersabda Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis tirmidhi La tazulu qadama abdin Yawmal qiyamah Hatta yus'al an arba Kaki seorang hamba Tidak akan beranjak dari hadapan Allah Sampai dia ditanya tentang Empat perkara Dalam riwayat lima perkara Wa'an umrihi Fima afnah Umurnya Bagaimana dihabiskan Khususnya masa muda Hadirin Masa mudanya Bagaimana dihabiskan Saya ingin tanya Masa muda kita bagian dari Usia kita apa enggak Bagian tapi kenapa Diulang lagi oleh Nabi Diucapkan dan disebutkan oleh baginda Rasul S.A.W Untuk penekanan bahwa masa muda kita benar-benar akan dibongkar oleh Allah. Kemana saja kita menghabiskan waktu malam kita? Malam minggu itu kemana aja? Itu dibongkar pada hari kiamat. Ke masjid atau nongkrong itu ditanya oleh Allah. Ketika ngumpul sama teman-teman apa yang dibicarakan dengan siapa aja? Hanya bicara mubah itu Atau disambil-sambil merokok Atau sambil Nisap ganja Atau sambil menghirup putau Sabu-sabu Atau minum ekstasi dan lain seterusnya Itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang anda lakukan Semuanya Tanpa terkecuali Harta kita akan ditanya Kalau di Jakarta masuk sebuah klub malam itu keluar bisa habis 10 juta hadirin. Kalau oh, di sini berapa juta? Pengalaman siapa? Oh, ya pengalaman teman mungkin, bukan pengalaman sendiri. Itu 10 juta ditanya oleh Allah. Itu anda beli apa aja 10 juta habis malam? Semuanya dibedah, diaudit. Ditanya Diintrogasi Kalau kita habiskan Waktu kita dengan foya-foya Selesai kita pada hari kiamat Jika malam ini Kita habiskan dengan foya-foya Dengan kemubadziran Dengan hal-hal yang tidak bermanfaat Apalagi cenderung maksiat ada sebuah hari di mana semua dihisap oleh Allah dan itu pasti dan hari itu mengerikan hari itu menakutkan ketika matahari berada di satu mil di atas kita ketika kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat yuscharun nasu yaumal kiamati hufat dan gurlan buhma setiap manusia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat Tanpa memakai alas kaki, gak pakai sepatu, gak pakai sendal. Dan matahari satu mil di atas kita. Itu bayangin gak sih gimana telapak kaki kita melepuh semua. Tanpa dikhitan dan tidak bawa bekal apapun juga. Kalau Allah tanya detik demi detik waktu kita dihabiskan untuk apa? Allah tanya malam 1 Januari Anda habiskan untuk apa? Allah tanya masa muda Anda Anda habiskan untuk apa? Malam minggu Anda Anda habiskan untuk apa? Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud surat Al Mukminun ayat 5, 115, Wa an nakum turjaun. Apakah kalian berfikir kalian gak akan dikembalikan kepada Allah? Ya gak mungkin lah kata Allah. Pasti kalian akan dipanik, di, di, di, dikembalikan. Ayat Sabul Insan, An yutroka sudah. Apakah manusia berfikir dia akan ditinggalkan begitu saja melakukan Semau dia? Lalu Allah gak hisap Allah gak azab? Gak mungkin kata Allah. Hari hisap itu akan datang. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati hari Allah, sebelum kita mengisi waktu kita dengan foya-foya, dengan pergaulan bebas, dengan hal-hal yang nggak bermanfaat, sebelum kita melalui sebuah hari tanpa ibadah kepada Allah ingat. Bahawa kita akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika Adab Allah belum turun kepada kita Pada hari ini, walaupun kita penuhi Hidup kita dengan maksiat Itu bukan berarti Allah sayang Sama kita, itu istidraj Diulur sama Allah Biar adabnya Lebih pedih lagi Naudzubillah. Diulur Alikara itu hadirina dirahmati oleh Allah Hassan Al-Basri mengatakan Min alamati ikradillahi an abdihi An yaj'ala fi fima la yakni Salah satu tanda Allah berpaling dari seorang hamba Allah biarkan dia mengisi waktunya Dengan hal-hal yang enggak bermanfaat bagi dia Jadi kalau kita lihat Ada teman kita Waktunya habis untuk hal-hal Gak bermanfaat, gak jelas Begadang Dan hidup Dan menikmati kehidupan malamnya Itu berarti Allah berpaling Dari dia Allah gak kasih hidayah sama dia Ustaz Tapi dia kaya kaya Bukan tanda Allah ridho kepada kita kalau kaya tanda Allah ridho kepada kita Maka Fir'aun lebih diridhoi oleh Allah Dibanding Nabi Musa Karena yang kaya siapa? Fir'aun Kaya itu bukan parameter Kaya itu ujian Makanya hati-hati deh Sebelum putuskan hidup foya-foya Itu alasan pertama atau masalah pertama Masalah yang kedua Muda foya-foya dan mati masuk surga Itu berbenturan dengan hadis Nabi SAW Surga itu dikelilingi Dengan hal-hal yang gak enak menurut mata manusia dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat jadi neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara syahwat nah sekarang anak tanya hidup foya-foya itu kayak apa sih misal ada anak muda hidupnya foya-foya biasanya ngapain ah ah minum minum kumar kan gitu, mabok, mabok syahwat bukan, eh, syahwat, syahwat, terus yang lain, ngedrags, minum obat-obat terlarang, syahwat bukan tuh, syahwat, terus apa lagi, hidup hidup yang fev fev, apa sih, judi, judi syahwat bukan, syahwat, syahwat duit, pengen kayak mendadak Syahwat judi Perempuan Atau kalau dia wanita Jadi gigolo Laki-laki atau perempuan panggilan Itu syahwat bukan? Syahwat Kehidupan malam Itu udah syahwat semua nih. Mau diskotik lah Mau klap lah Mau kafe-kafe remengere menggunakan syahwat, syahwat Syahwat, syahwat, syahwat, syahwat Itu dari A sampai Z Syahwat Jadi cocoknya masuk apa tuh? Yang Tung bilang sendiri ya Kan Nabi mengatakan Waukufatina rubi syahwat Neraka itu dikelilingi dengan Syahwat Jadi sebelum kita Mau diajak teman kita untuk ngedugem hmm. kalau bahasa pakanbaru apa? dugem juga. Dugem. Yeah. Kalau bahasa Jakarta kan dugem hang out kata orang Jakarta. Clubbing. Waduh. Kalau penakanbaru apa? Makan baru. Apa sih bahasa pakanbarunya? <tuh> Sama juga. Ah, masyaallah. Apa apa? Oh, karaoke. <tuh> karaoke keluarga. Itu kan syahwat semua Jadi coba Kalau masuk ke dunia itu Coba ingat-ingat nih hadis nih neraka apa surga yang ngomong-ngomong Kok lebih cocok ke neraka ya? Kan Nabi mengatakan neraka itu Dikelilingi dengan hal-hal yang Penuh dengan syahwat Hadirin ya hadir nih rahmatya Allah Jadi ini konsep bermasalah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Muda foya-foya mati masuk surga. Enak ya. Tapi enggak sesimpel itu. Loh. Ustadz, saya ada rencana Hidup foya-foya Sampai umur 59 Atau umur 62 Kan Nabi umurnya 63 Pak Ustadz Jadi rencana saya foya-foya 62 62 tobat-tobatan nasuhah 63 meninggal insya Allah <tik> Gak sesimpel itu Gak mudah dan itu emang dambaan dan yang ada di otak banyak anak muda tuh gitu nggak di mana-mana ya di Jakarta ya mungkin di Pekanbaru masa muda Pak Ustad sayang, Insya Allah saya mau tobat tapi nanti pas sudah nggak laku kan begitu kalau sekarang kan masih laku rugi kalau tobat sekarang. Saya terinspirasi dengan senior saya Udah pernah mencicipi 15 wanita, tobat Nah kan enak tuh Saya belum pernah Subhanallah Hadirin yang dirahmati oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam beberapa ayat Di dalam Al-Quranul Karim di antaranya surat al saf ayat 5 falamma zaghu falamma zaghu azagallahu qulubahum Ketika mereka menyimpang menyimpang dari jalan yang lurus Allah semakin sesatkan mereka Nah pola hidup mudah foya-foya itu jalan yang lurus Sirotah mustaqim atau menyimpang? Menyimpang Allah katakan barang siap yang menyimpang Allah semakin sesatkan dia Allah semakin buat dia Semakin menjauh dari kebenaran Semakin jauh dari masjid Semakin jauh dari sholat Kecuali dia bertobat kepada Allah Dan itu gak mudah Hadirin yang dirahmati oleh Allah Maksiat, kemungkaran, kesyirikan Itu ibarat penyakit fisik, penyakit jasmani Kalau pas stadium 1, stadium 2 gak diobatin Hilang atau nambah? Nambah Naik ke stadium 3 Lalu stadium 4 dan sudah begitu dokter udah angkat tangan Tinggal menghitung hari aja Nah begitu juga dengan Konsep muda foya-foya Kalau itu kebiasaan telah Mengkristal dan menancap Dengan kokoh di dalam hati kita Maka susah Untuk diperbaiki lagi Gak mudah Itu berat Orang baru tukeran Normal telepon dengan seorang wanita Seorang perempuan Itu tobatnya Lebih mudah daripada kalau dia Sudah tidur dengan tiga orang wanita Susah tuh Karena semakin berat Stadiumnya Iya enggak Ya di dunia di dunia Obat-obat terlarang lah oh, oh bukan jam 7.50 ya Oh tadi katanya 7.50 Oh ya gak apa-apa Kalau begitu Kita akan lanjutkan Benda surat isya' Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyarakat akan nanti melewati jalan terus tidak melewati jalan sekolah Bersyarakat akan nanti akan menyebabkan dalam masyarakat Dan kami beri informasikan kepada semua perjalanan semuanya Bahasanya besok pagi tanggal 1 Januari Jam sekitar tidak akan ada 6 kajian Yaitu di kondisi yang juga akan diisi oleh Lalu saya menuju kerja saya untuk menghormati Bila ikan informasi dari kami para hadirin saya persalawat untuk mengasihkan acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban wa barakan kama yuhibbu rabbuna wayirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid dinil Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati Merubah kebiasaan itu tidak mudah Itulah poin yang sempat kita putus sejenak Karena kita mengerjakan salat isya berjamaah Tidak mudah Merubah Kemaksiatan yang sudah Mengakar Kemungkaran yang sudah Tahunan Ketika Seseorang terbiasa foya-foya Terbiasa dengan kehidupan malam Terbiasa dengan zina Prostitusi tidak mudah dia berhenti. Orang yang kecanduan obat terlarang lihat bagaimana perjuangannya untuk berhenti susah. Begitu juga dengan pezina. Kita enggak usah bicara maksiat-maksiat yang besar. Yang kecil-kecil aja deh Orang yang kidal 20 tahun dia makan dengan tangan kiri Baru di usia 20 dia tahu bahwa sunah Nabi makan dengan tangan kanan Kira-kira merubahnya mudah apa enggak? Susah Itu merubah tangan aja Susahnya setengah mati Merubah kebiasaan Marah-marah sama istri dan anak-anak tuh susah Jadi jangan dipikir Teori yang tadi kita sebutkan Gampang diamalin Sehingga lagi-lagi Muda foya-foya Tobatnya nanti pas tua Justru lebih susah Hadirin ketika kita tua Pemaham atau daya Nalar kita semakin menurun Dan kemaksiatan itu sudah mengakar Itu susahnya minta ampun Makanya kan sebagian para ulama mengatakan aita", Jika anda melihat seseorang mencapai usia 40 dan dia belum kembali kepada Allah fasilnya dai kaminhu cuci tangan dari dia berat tuh kayaknya udah susah karena baru usia 40 karena setelah usia 40 kita akan mengalami penurunan Maka semenjak muda ni pastikan kita di atas siratal mustaqim dan yang sudah taubat bersyukur kepada Allah pertahankan dan istiqomahlah karena itu tidak mudah dan kita tahu konsep husnul khatimah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ya ayuhal ladzina amanuttaqulillahha haqatukaati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah anda mati atau kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim Apa maknanya Ini perintahkan cukup membingungkan kita Karena Allah mengatakan janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim. Kecuali dalam kondisi bertakwa kepada Allah. Beriman kepada Allah. Namun di waktu yang sama Allah gak kasih tahu kapan kita meninggal dunia. Ini kan susah. Ini kan membingungkan. Ada suami bilang ke istrinya. Nanti tolong anta, ikut aku Temenin aku ke dokter gigi Kalau aku jemput Kamu udah siap di depan ya Tapi tuh suami gak bilang Dia mau jemput jam berapa Kan bingung itu istri Satu-satunya cara Kalau demikian gimana Istri harus standby dari awal Kalau 20 dari pagi Nungguin aja di depan tuh Orang dia gak bilang mau pulang kapan Nah begitu juga konsep kita Al-Imam Ibnu Kafir mengatakan Man'asha ala syaih Ma ta'alayh Ini kaidah besar Barang siapa Yang hidupnya Jadi barang siapa yang hidup Dengan pola tertentu Maka dia akan meninggal Dengan pola tersebut Itu maknanya Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu Maka dia akan meninggal dengan pola tersebut Maka kita yang mengatur kondisi kita ketika hari H kematian kita Caranya bagaimana? Atur pada hari-hari ini Karena apabila kita hidup dengan pola tertentu Maka kita akan meninggal dengan pola itu Saat kita hidup dengan pola rajin ke masjid kita hidup dengan mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan meninggal di atas Tauhidullah dan Sunnah Rasul SAW. Dan barang siapa yang hari harinya dipenuhi dengan maksiat, maksiat, maksiat, maka dikawatirkan dia meninggal di atas maksiat tersebut. Dan itu sudah terbukti. Udah ratusan, bahkan ribuan Orang yang meninggal Di atas tubuh wanita Yang sedang tidak berbusana Nauzubillah Kasus sudah banyak Orang meninggal Dipotong-potong Sama Teman Kencannya Pacar sejenisnya Kejadian gak? Kejadian jadi karena dia dalam hidupnya gay Meninggalnya begitu Berantem sama cowoknya Ya karena gak ada ceweknya di sini, Semua cowoknya Ribut Dibunuh Dipotong-potong Itu kan bukan satu kasus Itu banyak kasus demikian Man mata ala shay eh Man, man asya ala shay Mata alai Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu Maka kemungkinan besar Dia akan meninggal dengan pola itu Jadi barang siapa Yang hidupnya foya-foya Yang matinya foya-foya Bukan mati masuk surga. Kalau masuk surga transit dulu Dan transit di neraka gak enak Anehkan itu jangan berpikir Ini syaitan yang membuat kita menunda taubat menunda taubat, menunda taubat menunda hijrah, menunda hijrah menunda hijrah ini yang perlu kita camkan karena ini pola yang akan menuntun kita kepada kematian kita orang yang hidupnya penuh dengan semangat menuntut ilmu meninggalnya karena ilmu Kan begitu hadirin yang dirahmati oleh Allah Iya enggak? Ya sepengetahuan saya Kalau saya salah mau dikoreksi Ustaz kita bersama Ustaz Armin Hafidahullah Ketika hidupnya penuh dengan ilmu Meninggalnya aktivitas terakhir apa? aan Allah. Dan semoga boleh mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu kan pelajaran bagi kita. Sudah enggak ada lagi deh muda-foya-foya itu mati surga sudah kita hapus deh. Kita yang membangun seperti apa kondisi kita pada hari kematian kita. Makanya jangan ada mis Karena hari kematian kita tergantung hari-hari kita selama ini. Kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Berhijrahlah kepada Allah subhanahu wa taala. Lalu kerjakan ketaatan, amalkan sunnah Nabi, pertahankan tauhid. Maka kita akan mati di atas tauhid, InsyaAllah Allah taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Poin yang berikutnya bahwa muda foya-foya Mati masuk surga Itu bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Ankabut Ayat 2 Ahasiban nas An yutraku Anya pulu amanna wahum layuftanun. Apakah manusia berfikir mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan, menyampaikan dan mengaku keimanan mereka, sedangkan mereka enggak diuji oleh Allah? Apakah kita berpikir Kita dengan mudah mengucapkan Saya muslim, saya mu'min Saya bertakwa Saya di atas sunnah Rasul Lalu kita gak diuji Keliru Allah akan uji Dan Allah pasti uji kita Jadi gak ada tuh Hidup foya-foya Ujian Allah akan uji Jangan berfikir masuk surga itu Dengan foya-foya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 214 "Am hasibatum Amhasibatum Antadukur jannata Walamma ya'tikum Mathalul ladhina khalau min qablikum Masaatum al ba'asa wa zulzilu, hatta yaqool rasul waladināamanu ma'hu ma tanasurullah. Apakah kalian berfikir kalian akan masuk ke dalam surga, sedangkan kalian belum mengalami apa yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Masaatum al ba'asa mereka mendapatkan ujian. Ketidaknyamanan. Masalah dalam hidup. Digoncangkan oleh Allah. Seakan-akan hidup mereka penuh dengan gempa bumi. Karena masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Sampai Rasul dan orang-orang beriman mengatakan. Mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Lalu Allah langsung jawab. Ala inna Nasrullahi qarib. Betawilah pertolongan Allah itu dekat. Jadi sebelum masuk surga harus diuji, nggak bisa foya-foya. Diuji kata Allah. Kalian berpikir kalian bisa masuk surga, sedangkan kalian belum diuji sebagaimana umat-umat sebelum kalian mustahil. Masih ingat sabda Nabi, Nabi menyatakan ala innasilatallahi yalghalia anna innasilatallahi aljannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu surga. Surga enggak gratis. Orang masuk Dufan aja bayar, masa masuk surga gratis? Masuk taman mini bayar. Masa masuk surga gratis? Logika mana yang bisa terima? Gak ada yang gratis Bayar Nabi yang katakan, Dan bayarannya gak murah Nabi yang katakan yang Allah tawarkan Itu mahal Yang Allah tawarkan itu surga Jadi jangan berpikir Hidup foya-foya bisa masuk surga itu Ini keliru Ini gak benar Ini merusak Ini meracuni kita Ini talbis iblis Tipu daya iblis, surga itu nggak murah. Kita nggak usah bicara panjang lebar deh. Manusia terbaik di dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidupnya foya-foya, enggak. Bayangkan dicaci, dimaki, dihina, difitnah tiga belas tahun, tiga belas tahun. Itu dikatakan gila Atau pernah gak dikatakan gila Coba bayangkan kita tinggal di komplek Satu komplek menuduh kita gila Selama lima bulan Kira-kira bulan ke enam kita masih di komplek itu Bindah Orang satu komplek bilang kita gila Nabi 13 tahun kalau ada masuk surga secara gratis dan foya-foya, maka orang yang paling pantas mendapatkan fasilitas itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi enggak. Beliau ditimpuk di taif Siapa yang pernah ditimpuk nih? Di dalam hidupnya dalam mempertahankan agama Allah, beliau ditimpuk. Beliau diboikot kurang lebih 3 tahun. Beliau harus hijrah dari Mekah ke Madinah Beliau mau dibunuh Di geraham beliau pecah Ketika perang Uhud Seluruh anak beliau meninggal dunia Ketika beliau hidup kecuali Fatimah Itu apa tidak berat Bencana mana yang lebih Menyakitkan bagi orang tua Dibanding meninggalnya, anak tercintanya Ini bukan satu anak semuanya meninggal Kecuali Fatimah Selalu kita bisa mengatakan muda foya-foya mati masuk surga Ya gak mungkin dong Mustahil Surga itu mahal Apakah kalian berpikir bisa masuk surga Sedangkan kalian belum diuji Jangan bermimpi kata Allah Pasti diuji pasti diuji pak ustadz berarti berat juga masuk surga ya kita tutup materi kita dengan poin yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Jangan berpikir Bahwa orang yang Hidupnya ke masjid Solat Menuntut ilmu agama Berhijab Atau berbusana syari Mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, Walaupun minoritas Walaupun dicelak orang Mempertahankan tauhid kepada Allah Dicela, dicaci, dan dihina Hidup mereka sengsara Enggak Jangan berpikir demikian Dan sebaliknya Jangan berpikir Hidup foya-foya itu bahagia Enggak Sekarang saya ingin tanya, kenapa banyak orang hidupnya foya-foya khususnya anak mudanya? Karena dia karena mereka mencari apa? Kebahagiaan. Dan dia pikir kebahagiaan itu diperoleh dengan kebebasan. Mereka berpikir kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan kehidupan malam. Mereka salah kaprah antara memahami kebahagiaan dan senang-senang. Mereka berpikir bahwa ke masjid, menjalankan perintah, menjauhi larangan adalah penjara dalam hidup. Enggak, keliru. Mereka berpikir Kalau kita berjuang Di atas jalan Allah Itu berarti Kesengsaraan Salah Justru perjuangan Adalah kenikmatan Dan kehidupan Yang foya-foya Santai-santai Itu yang sengsara Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi iman, dia beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Hadirin. Hidup bebas itu gak bahagia. Banyak orang salah kaprah. Berpikir bahwa orang-orang yang jam 12 malam masih di klub malam, masih di diskotik, masih di pub, itu mereka bahagia. Enggak. Justru itu bukti mereka enggak bahagia. Fitrah manusia. Kalau dia sudah nyaman dan bahagia di sebuah tempat dia mau pindah gak ke tempat lain? Hah? Enggak kan? Dia gak mau pindah. Kalau dia bahagia di rumahnya Bersama anak istrinya Maka dia gak mungkin Berada di diskotik jam 12 malam Kalau dia memang bahagia dengan Istri dan anak-anak Setelah selesai kerja dia akan langsung pulang Ketika dia gak langsung pulang Dan dia memilih Menghabiskan waktu dengan teman-temannya Sampai jam 1, jam 2 Jam 3 Itu menunjukkan dia bahagia gak dengan istri Enggak, antum lagi bahagia-bahagianya dengan anak antum. Mau pisah enggak? Enggak mau. Begitu ada kesempatan pulang. Jadi itu menunjukkan enggak bahagia, jangan salah. Itu enggak ada yang bahagia tuh. Ustaz, jangan suudzon. Ini bukan suudzon. Ini bukti dan ini firman Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'ishatan danka. Surah Taha ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari agamaku, dia akan mengalami kehidupan yang penuh dengan derita. Orang bahagia itu habis selesai langsung pulang. Namanya juga apa? Hiburan malam. Jadi karena di, mereka udah suntuk, udah mumet, udah stres, mereka butuh apa? Hiburan itu kan. Kalau orang bahagia kan enggak butuh hiburan. Saya udah bahagia kok sama istri saya. Buat apa saya nyari ke sana? Cari ini palsu, semua talbisu iblis. Gak akan dapat kebahagiaan orang yang jauh dari Allah. Ada jamaah Di Jakarta Dia kaya Saya pernah bertanya Penghasilannya berapa sih sebulan Penghasilan Sebulan berapa Penghasilan dia 6 M Sebulan kecil ya. Bukan tam biasa aja sih. Saya waktu dengar itu kagum loh, tapi antum tuh enggak ada ekspresi tadi. 6M sebulan halal. Kalau nyari 6M haram di Jakarta banyak. Ini halal. Halal murni halal. Karena saya tuh pekerjaannya. Dan enggak ada nyikat-nyikut deh gitu. Halal. 6M tapi gak bahagia. Hidupnya paranoid, dihantui ketakutan-ketakutan setiap hari. Tapi kalau kita lihat sepuluh jarinya, itu berlian semua hadirin. Gak bahagia. Antum medical check up setahun berapa kali? nggak pernah kan <SILENCIO> saking tenangnya tuh gitu. dia setiap hari medical check up gimana ngebingung setiap hari ambil darah nih besok dapat hasil panggil lagi tuh orang pro dia Suruh cek lagi khawatir berubah <SILENCIO> jadi dalam hitungan jam itu mungkin ada virus masuk ke tubuh saya tolong cek lagi besok dapat lagi undang lagi, cek lagi. Begitu terus. Ya kalau enggak satu hari, dua hari lah. Pokoknya harus dicek. Bayangkan 6M per bulan. 6R per bulan antum bisa ganti Lamborghini setiap bulan. Mau beli rumah di mana aja Jakarta gampang 6M per bulan. Tapi enggak bahagia. jadi orang berpikir dunia gemerlap hiburan malam menawarkan kebahagiaan, enggak, enggak ada yang bahagia di sana karena kalau dia bahagia dengan keluarga dia, dia akan pulang bukan di sana jadi jangan tertipu dengan ketawa ketiwinya cekakak cekikiknya hahahihinya Mereka larut dengan haus musiknya itu orang-orang ada bahagia-bahagianya. Kesian. Kesian. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatandankah. Barang siapa yang berpaling dari agamaku dia akan hidup dengan kehidupan yang sengsara. Kebahagiaan itu kembali kepada Allah. Kembali dengan mengingat Allah ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan berdikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kita ambil contoh. Raja hiburan pop dunia. Kita enggak bicara kafe per kafe lagi. Kita udah enggak bicara diskotik ke diskotik, kita bicara raja hiburan musik pop dunia. Meninggalnya kenapa? Ini rajanya ya. Kita enggak usah bicara yang masih kelas-kelas terilang enggak, enggak. Yang baru kelas-kelas diskotik, enggak. Ini rajanya, raja dunianya. Yang hidupnya full foya-foya. Kalau kita punya ayunan di halaman rumah kita, dia punya dunia fantasi. Iya. Apa namanya? Wonderland ya? Kalau antum punya burung perkutut, dia punya taman safari mini. Kayaknya minta ampun Hiburan kelas 1 Di dunia Meninggalnya kenapa? Udah ajal Pak Ustadz Iya yes, sudah ajal Kenapa? Udah ajal lagi huh? Overdosis Overdosis apa? Bukan obat penenang pak Obat bius Profofol Itu obat Disuntikan ke antum Kalau antum mau masuk meja operasi Jadi kalau orang mau operasi Pakai obat itu Dia Pakai tiap hari Kalau tidak bisa tidur Banyak dokternya kan ditangkap Jadi minum obat tidur mempan udah. Minum obat penenang gak mempan Dia baru bisa tidur Kalau minum Obat bius Kira-kira orang yang gak bisa tidur Hidupnya bahagia apa gak Antum kalau lagi banyak masalah Lagi galau bisa tidur apa gak Enggak Dia gak bisa tidur Hidupnya gak bahagia Padahal punya semua Punya popularitas Punya hiburan Tapi gak bisa tidur. Coba bandingkan dengan umat Islam. Lancar tidurnya. Bahkan pas khutbah Jumat tidur. <SILENCIO> lah, lah, lah, lah. Itu kebablasan. tuh, Jangan ditiru. Sangking tenangnya. Itu kebablasan. Gak tenang. Kalau hidup foya-foya Bisa membuat dia bahagia Gak mungkin dia seperti ini Kalau popularitas dunia Bisa membuat orang bahagia Gak mungkin dia setragis ini Makanya kan Pada saat dia hidup Dia punya anak gak? Dia punya anak Tapi apa yang dilakukan ke anaknya? Anaknya mukanya selalu dimaskerin sama dia tidak ada yang tahu wajah anaknya ketika dia hidup Dia tidak mau Anaknya terkenal Sebagaimana dia terkenal Karena dia tahu Bahwa terkenal tidak memberikan kebahagiaan Terkenal memberikan kesengsaraan Kalau keterkenalan Popularitas membuat orang bahagia Maka dia yang akan Mencuatkan nama anaknya tapi anaknya enggak tuh. Ditutup mukanya. Enggak ada yang tahu. Ini raja dunia. Makanya aneh sebagian orang pengen bahagia dengan popularitas. Anda enggak lihat apa contoh. Itu kan Allah kasih lihat biar kita ambil ibroh. Sebagaimana Fir'aun Allah, Allah abadikan biar kita jadi ambil ibroh. Namrud biar kita jadi ibrah Nah ini di depan mata kita Ini rajanya Kebahagiaan ya? Tragis Rumah tangganya berantakan Hidupnya berakhir seperti itu Dan yang menariknya itu tadi Dia tutup muka anaknya Biar gak ada yang tahu. Karena dia tidak mau anaknya terkenal Lalu hidup tragis Sebagaimana dia tertragis Dengan kepopularitasannya Nah kita yang Tidak pernah jadi orang terkenal Pengen gitu loh Ini kan aneh Karena belum tahu sengsaranya Jadi orang terkenal Yang jauh dari Allah Subhanahu SWT Kita nyoba-nyoba kehidupan malam Karena gak ngerti setragis apa kehidupan malam tersebut Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Syaiton yang mengatakan bahwa hidup foya-foya itu membuat kita bahagia Dan dia menipu kita Hidup bahagia hanya bisa dicapai kalau kita dekat dengan Allah bertakarup kepada Allah, menuntut ilmu Allah. Orang yang menuntut ilmu, apa kata Nabi? Wasiathu mu rahmah, nazzalat alehi musakina, ketenangan Allah masukkan ke dalam hati mereka. Itu ketenangan. Lalu ingat lagi an-Nahl 97 tadi, beramal Allah akan kasih kebahagiaan. Ingat lagi surat al-Anfal ayat 24. Istajibu lillahi walil rasul Iza da'akum lima yuhyikum Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya Ketika Rasul mengajak kita Kepada agama Yang akan membahagiakan hidup kita Subhanallah Ini kalau mau bahagia Bukan mudah foya-foya Tidak bisa Duit tidak bisa kasih kebahagiaan Jabatan tidak bisa memberikan kebahagiaan Popularitas tidak akan bisa memberikan kebahagiaan Kalau kita jauh dari Allah oleh karena itu, marilah kita jadikan hal ini sebagai momentum kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita sudah kembali kepada Allah, beristiqomahlah di atas sunnah Rasul salallahu alaihi Wasallam. sallam. Saya rasa cukup kajian kita sampai detik ini. Semoga bermanfaat. Dan kita buka sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang saya ingin bertanya atau ingin mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Dia sasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wa fik, wabarakatuh. Selepas pendidikan di Pekanbaru, Anna ingin melanjutkan pendidikan ke Madinah. Ataupun universitas atau pendidikan mana saja yang bisa mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Mohon doa Ustaz dan jamaah. Semoga Allah merahmati Ustaz dan seluruh jamaah. Wa faqohumullahu lima yuhibu ayyarda dan semoga Allah memberikan yang terbaik. Yang pertama jaga niat dan yang kedua jadikan universitas itu sebagai sarana bukan tujuan e, belajar di Madinah memang sangat menggoda dan banyak sekali fasilitas yang akan kita dapatkan tapi itu bukan tujuan itu hanyalah sarana tujuannya adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan bisa membuat kita mengamalkan Dan bertakwa kepada Allah Karena saya e, Pengalaman ketemu beberapa pihak Yang sangat terobsesi masuk Madinah Qaddar Allah Allah tidak takdirkan akhirnya down Padahal mereka sebagaimana itu Cerdas-cerdas, pintar-pintar Tapi begitu gak terima di Madinah Coba lagi gak terima Coba lagi gak diterima Coba lagi gak diterima Akhirnya gak semangat belajar Berarti ada yang salah dengan niatnya Madinah adalah sarana, bukan tujuan. Dan coba universitas-universitas lain gitu loh. Selain coba Madinah, coba kirim uh, Umurkora, kalau nggak salah Umurkora lagi buka nih pada hari-hari ini. Atau coba di Riyadh, uh, di Malik Saud itu juga bisa dicoba. Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam Tadi Ustadz menyampaikan hadis Jika seorang sudah mencapai usia 40 tahun Dan dia belum juga bertobat Maka cuci tanganlah darinya Pernyataan bagaimana jika hal, hal tersebut Terjadi pada keluarga kita Apakah kita mesti cuci tangan juga Dalam mendapatkan keluarga keluarga kita Syukuran, terima kasih Saya tidak mengatakan itu hadis itu ucapan sebagian para ulama Dan maknanya bukan benar-benar cuci tangan Tapi e, Semakin berat Karena akan semakin mengakar. Karena kan puncak kecerdasan, lalu kematangan, lalu ke, kecerdasan emosional itu sih 40 tahun. Setelah itu akan mulai menurun, menurun dan menurun. Kalau puncaknya kita kita tidak manfaatkan, maka ketika menurun itu lebih sulit. Itu loh. Tapi tetap didakwahkan, tetap disampaikan. Semoga Ustadz dan jamaah semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih atas doanya. Saya minta solusi bagaimana caranya untuk senantiasa semangat beribadah, amal soleh, mulai dari masa muda sampai tua nanti Ustaz. Karena saya sebagai pemuda merasa iman dan semangat ibadah saya sering naik turun, dan jika sudah turun sulit untuk menaikkannya kembali jazza khairan. Iya ini teori sebagian para ulama Di antaranya Ibn Al-Qayyim Ibnu Al qayyim mengatakan uh, Bangkit di Kegelinciran yang kedua Itu lebih berat daripada bangkit Dari kegelinciran yang pertama Taubat dari uh, Kesalahan kedua Itu lebih berat daripada taubat Dari kesalahan pertama Jadi kalau misalnya kita taubat dari uh, Kesirikan Terus jatuh lagi ke Kesirikan yang sama itu tobat yang kedua lebih berat kita terjatuh ke dalam perzinahan tobat lalu zina lagi itu tobatnya lebih berat analoginya gini loh antum suka naik gunung nggak suka antum naik dari bawah sampai ke uh, sampai ke 500 kaki misalnya sampai pada ketinggian 500 kaki Begitu sampai ke ketinggian 500 kaki, antum terjatuh. Sehingga antum berada di ketinggian 400 kaki. Jadi tadi udah sampai 500, jatuh. Dan ketinggiannya berapa nih? 400. Maka antum coba bangkit lagi dan naik lagi ke ketinggian 500 kaki. Saya ingin tanya, mana yang lebih sulit? Sampai di 500 kaki yang pertama Atau sampai ke 500 kaki yang kedua Yang pertama atau kedua Kedua Kenapa? Karena yang kedua Itu lebih capek Lebih lelah Terus pasti ada efek dari jatuh yang pertama Kaki terkilirlah Luka lah, keseleok lah ankle lah, itu lebih berat Nah sama juga dengan maksiat ya. Hati-hati kalau kita sudah jatuh, eh kalau kita sudah bertawabat, jangan sampai jatuh lagi. Karena kalau jatuh lagi itu bangkitnya lebih berat. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullahu ta'ala. Terus bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama jelas doa. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya muqalibalkul sabit qalbi ala dinik, waizat yang membulak balikan hati, kokokanlah hatiku di atas agama. Kemudian jujur kepada Allah. Jaga keikhlasan. Perbaiki amalan hati Dan ini penting Perbaiki amalan hati Karena sebagian pihak hanya berpikir Penampilan dan busana Penampilan dan busana penting Tapi itu enggak cukup Kita butuh amalan hati Maka perbaiki amalan hati kita Nabi bersabda dalam hadis Surat Imam Nasai Intasdukillaha yasdukka jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita, jadi kalau kita ikhlas dalam bertaubat, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam beribadah maka Allah akan wujudkan keistiqomahan yang kita impikan selama ini terus yang ketiga bergaul, apalagi anak muda anak muda sangat terpengaruh dengan lingkungan, dengan komunitas maka bergaulah dengan orang-orang soleh orang-orang baik, dan kalau bisa lebih soleh dari kita Almaru ala dini Khalili. Seseorang di atas agama sahabatnya Dan teman itu Mempengaruhi Oleh karena itu Jaga persahabatan kita Terus yang uh, terakhir Jangan jauh-jauh Dari majlis ilmu Merapat kepada ustad-ustad Kita Ustad-ustad mengajarkan sunnah Nabi SAW Ustad Ustad yang mengingatkan kita terhadap Tauhidullah, Tauhid kepada Allah, yang mengajarkan mengajak kita untuk mengingat akhirat. Dan alhamdulillah antum di pekan baru punya banyak ustaz dengan kualitas yang sangat baik dan tidak setiap orang seberuntung antum, setiap tidak setiap daerah itu seberuntung antum maka manfaatkanlah. Al Imam Muhammad bin Saleh Uthaimin mengatakan. Barang siapa Yang hadir ke pengajian Lalu dia menghilang Tidak ngaji lagi Dia sudah ikut pengajian nih Tapi hanya bertahan 6 bulan Hanya bertahan 1 tahun Apa kata Syekh Uthamin Dia kufur nikmat Dan kena surat Ibrahim Lain syakartum la azidannakum Walain kafartum inna azabila syadid kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, inna adzabil syadid. Azab itu sangat pedih. Karena majelis ilmu itu nikmat. Majelis ilmu itu nikmat. Dan di sini antum bisa dapat dengan mudah. Enggak harus keluar kota. Di beberapa daerah untuk bisa ikut pengajian yang mengajarkan sunnah Nabi kita harus keluar kota, kita harus keluar daerah, kita harus safar. Di sini nggak perlu dan banyak dan kualitasnya bagus-bagus, baik secara ilmunya maupun cara penyampaiannya. Ini harus disyukuri oleh antum semua. Allahul Talaaqalbi Saw bahkan banyak sekali jamaah Jakarta itu berharap ustadz-ustadz antum itu sering-sering ke Jakarta. Ya. Kalau perlu pindah aja lah dari Pekanbaru ke Jakarta. Iya benar. Saya jamin kalau ustadz-ustadz antum mau pindah ke Jakarta, malam ini sudah disiapkan semua fasilitas di sana. Ya. Jadi sekali lagi bersyukur, bersyukur datang ke kajian mereka ini penting. Ini langka, benar-benar langka. Susahnya minta ampun. Dan sekali lagi, karena saya berinteraksi dengan jamaah-jamaah di Jakarta, itu kehadiran Ustaz Antum diharapkan di Jakarta, ditunggu-tunggu, dinanti. Dan di sini Antum bisa ketemu tiap hari, atau bisa ketemu minimal seminggu dua kali atau seminggu sekali. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merapat kepada mereka dan ambil ilmu mereka. Wallahu taala misawam. Yang mana sih? Ustaz saya sudah tua Masa muda sudah lalai Apakah yang harus saya lakukan Akankah saya sudah tua masuk surga Terima kasih Ustaz Orang tua tidak ada di surga <SILENCIO> Ini Ustaznya serombanan. banget Benar enggak? Benar dan ini jawaban siapa? Rasul SAW Ketika yang bertanya Nenek-nenek Nek, nene, nene, tidak ada di surga Kata Rasul Kenapa demikian? Karena semua penghuni surga Akan dikembalikan ke usia 30an tahun Artinya masih ada peluang Jangan tersinggung dulu Apalagi pulang Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Peluang itu masih terbuka Nabi mengatakan malam yugargir Pintu taubat itu masih terbuka Selama nyawa belum ada di eh, Selama nyawa belum sampai Ketenggorokan atau kerongkongan Dalam riwayat Hatta <tuh> tatlu asyamsu min magrabiha Sampai matahari Terbit dari barat Terbit dari barat Selama itu belum terjadi Pintu taubat masih terbuka tapi yang yang kita maksudkan dalam kondisi ini semakin usia kita menua, maka peluang itu semakin kecil, bukan tertutup sama sekali, peluang itu semakin kecil, karena banyak faktor, karena ajal semakin dekat, lalu daya nalar semakin uh, berkurang lalu yang ketiga maksiat semakin mengakar tapi bukan berarti tidak ada kesempatan oleh karena itu Segera ambil momentum secepat mungkin Malam ini nangis kepada Allah SWT Pemulis per tiga malam terakhir Sebutkan semua dosa-dosa kita di hadapan Allah Lalu merasa kotor di hadapan Allah tobat kepada Allah Subhanahu SWT Dan bertekad tidak akan jatuh ke lubang yang sama Untuk kedua kalinya di masa yang akan datang Perbanyak istighfar, perbanyak taubat Dan mulailah mempelajari ilmu agama Wallahu ta'ala amissawab Pertanyaan dari pemuda setempat. Oh tadi yang tadi kaum tua, sekarang pemuda. Uh, Ustadz hati kami, hmm, hati kami nggak perlu saya sebutkan ya masihkah kami bisa bertobat? Kami berharap Ustadz bisa kesini lagi. Iya <laughs> terima kasih jazolah kairan atas uh, pertanyaannya. Kalau tobat jelas, Nabi Nabi saw membawakan hadis pembunuh seratus nyawa dalam hadis Muslim. Ketika orang alim itu mengatakan maniak pulu, bayna kubayna tauba. Siapa yang bisa mencegah anda dari tobat? Siapa yang bisa menghalang-halangi anda dari tobat? Siapa yang bisa menahan anda dari tobat? Pintu Allah atau pintu tobat Allah terbuka lebar buat kita. Dan Allah katakan, katakan kepada hamba-hambaku yang menolimi diri dirinya diri mereka sendiri, la taknatumin rahmatillah jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yafiruznu wa Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Kalau kita mau kembali kepada Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang ribet bagi Allah. Dosa kita itu tidak ada apa-apanya dibanding rahmat Allah Subhanahu wa taala jika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepada Allah dan takutlah kepada Allah dan e, mintalah keistimhaman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun e, yang terakhir tadi sebuah kehormatan saya bisa berada di Pekanbaru dan eh Orang seperti saya sebenarnya uh, bukan kepekan baru karena kepekan baru ustadz ustadz di sini senior senior saya semua yang lebih alim daripada saya yang lebih berpengalaman dan seterusnya. Namun karena ketawaduan mereka mereka itu mereka uh, mengundang saya untuk bisa bersilaturahmi dengan antum semua. Karena itu ini yang uh, ini sebuah adab yang sangat berharga bagi diri saya dan pelajaran yang begitu berkesan. Dan uh, saya rasa dengan usat yang ada di sini, uh, antum tidak membutuhkan orang seperti yang sedang berbicara pada detik ini. Kaidah fikir mengatakan ida wujidalma tayammum Kalau ada air, maka antum nggak perlu tayammum lagi. Jadi kalau tidak ada air, maka nggak perlu cari debu. Debu itu kalau nggak ada air. Di sini airnya jernih semua. Oleh karena itu gak perlu pakai debu Apalagi debu yang impor dari Jakarta <laughs> Seorang suami awalnya Menilap uang perusahaan 1 juta Sekian juta dan akhirnya Sampai ke angka puluhan juta Hal ini akhirnya diketahui istri dan seorang suami Tinggal mempertanggungjawabkan Perbuatannya membayar utang. Tolong doakan kebaikan untuk suami saya, Ustaz. Semoga lewat perkataan Antum tergerak hati beliau untuk kembali ke jalan Allah. Saya tidak membencinya karena hal ini. Kalau kecewa, iya. Saya mencintainya dan bukti saya mencintainya saya ingin beliau hidup dengan baik di mata Allah. Jazallah khairan. Ya, terima kasih Jazallah khairan. Semoga ini adalah tanda tulusnya cinta seorang istri kepada suami dan apabila suaminya mendengar eh, eh, hendak, saya yakin suaminya adalah seorang laki-laki yang dewasa laki-laki yang bijak dan menangkap pesan bahwa istrinya sangat mencintai dia dan istrinya tidak ingin dia terkatung-katung ketika meninggal dunia karena kita tahu bersama bahwa ruh kita terkatung-katung dengan hutang kita dan kita tidak akan dimasukkan ke surga jika kita belum bayar hutang kita oleh karena itu ingatlah selalu hadis Nabi SAW barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk membayarnya Maka Allah akan mudahkan dia untuk membayarnya. Tapi kalau dia ambil dengan niat tidak membayar, maka hutangnya tidak akan selesai. Maka yang perlu dilakukan pertama kali niatkan dan tanamkan tekad bahawa saya harus bayar dan selesaikan semua itu. Saya punya seorang teman, dia punya hutang puluhan juta dan hampir ratusan juta dan selesai hanya dalam beberapa bulan. Padahal pekerjaannya juga enggak jelas. Tapi tekad untuk membayar itu yang membuat Allah mudahkan dia untuk membayar. Dia tidak butuh waktu satu tahun untuk membayar hutang-hutang dia tersebut. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, intinya adalah tekad kita untuk bayar dan lakukan semuanya. Jangan dikit-dikit nggak -dikit punya uang, dikit-dikit nggak -dikit punya uang untuk hutang. Lakukan semuanya yang halal. Karena ini menyangkut masa depan kita di akhirat. Ini ada istilah uang dibawa kabur orang di dalam Islam. Karena orang itu harus bayar. Kalau gak di dunia, di akhirat. Tinggal antum pilih antum mau bayar di dunia atau antum bayar dengan pahala antum di akhirat. Antum bayar dengan sholat antum di akhirat. Antum bayar dengan puasa antum di akhirat. Dan kalau kita sudah kehabisan stok pahala, kita dapatkan impor dosa dia dari dari dia tersebut. Jadi dosa dia dibebankan ke kita. Sebelum semua itu terlambat bayar di dunia Dan harus berani bayar hutang Yang bisa dijual Dijual Antum ada punya motor Jual tuh motor bayar hutang Dan Allah kan ganti Hukum bayar hutang apa Wajib dapat pahala Antum Ini pahala Dan Allah kan ganti insya taala. Antum punya sofa Di rumah jual tuh sofa Punya mesin cuci, jual mesin cuci Punya kulkas, jual tuh kulkas Tempat tidur, jual tempat tidur Spray ada lima, jual lima-limanya Iya <SILENCIO> <SILENCIO> bener Ini kita dikit-dikit gak punya duit Dikit-dikit gak punya duit Padahal rumah kita penuh dengan perabotan Itu dijual-jualin Ini utang masalahnya Nabi gak pernah berhutang Sekali-sekali yang berhutang itu gadai Baju perang beliau Sehingga aman Dan terbukti beliau meninggal ketika Belum terbayar Tapi karena sudah menggadaikan baju perang Tinggal dijual saja selesai Beliau gak punya beban Oleh Karena itu jangan sampai kita meninggal dunia dengan hutang Hutang ini penyakit Walaupun boleh tidak sampai derajat haram, tapi kalau hobi ngutang lagi, ngutang lagi, ngutang lagi, ini penyakit yang bisa menyerumuskan kita. Jadi apapun dilakukan, yang bisa dijual, dijual. Itu lebih bagus dan itu lebih mulia. Dan ketika Allah melihat kita berani jual macam-macam demi bayar hutang, Allah akan bantu. Allah akan buka keran resmi kita. Tadi kan hadisnya sudah kita katakan. Kalau kita niat bayar, Allah akan bantu kita untuk membayar. Tapi niat apa enggak? Dan puluhan juta itu masih sangat masuk akal Untuk diganti Kalau perlu jual rumah untuk bayar hutang Ini penting, karena ini berkaitan akhirat Karena Allah akan ganti yakin sama Allah <tuh -tuh> Barang siapa yang meninggalkan sesuatu Karena Allah, Allah akan, akan ganti dengan lebih baik Ini Karena itu semoga kita semua terbebas dari hutang Dan ingat, hutang itu tidak ada tidak terlalu berkaitan dengan penghasilan Tapi berkaitan dengan mental Dengan iman Karena sekali lagi Banyak orang berhutang Saya pernah di Jakarta ngisi kajian di hadapan Orang-orang yang penghasilannya UMR UMR Jakarta Terus dia katakan Ustadz kita punya hutang itu karena penghasilan kita minim Coba kalau saya punya gaji 10 juta Insya Allah saya gak utang Saya katakan gak begitu pak Itu utang-utang yang miliar-miliaran tuh gajinya berapa Karena ini pola hidup Kalau pola hidup kita Kalau kita mentalnya mental utang Itu mau gaji 10 juta, 50 juta Dan seterusnya itu utang Saya ingin tanya Credit card yang gold itu gajinya berapa tuh? Itu kan kartu utang, Itu gaji tinggi-tinggi. Oleh karena itu hutang berkaitan dengan mental, iman. Bukan berkaitan dengan penghasilan. Saya punya om atau punya saudara, gajinya WMR gak punya hutang sama sekali. Itu motor kebeli, rumah kebeli, dan seterusnya. Karena kan gaji atau penghasilan hanya satu dari riski-riski Allah subhanahu wa ta'ala maka usahakan bayar hutang tersebut saya rasa cukup karena sudah jam 21 oleh uh, saya sudah ambil waktu antum 4 menit dan anda gak mau mentolimi antum, karena waktu uh, selesai jam 9 malam semoga antum tidak merasa tertolimi Terima kasih jazolahker atas atensi dan perhatian. Sebuah kebahagiaan bisa berkumpul dengan antum semua pada malam hari ini dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahaladzhalalahilahilanta astagfirullahi alaihi salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.